Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alaih salli wa syukur lahu ala tawfiyatihi wa amkinani Ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah ta'ziman lishani wa ashadu anna nabiyyana muhammad al-abduhu wa rasuluh adda'i ila rizwanih قال يا ربي واصحابه اشواني تسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رحمتك نرجو ولا نكل الى انفسنا طرفة عين الحمد لله segala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan taufiknya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik. Adapun pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini masih melanjutkan tentang sirah sahabat mempelajari tentang sejarah atau sedikit dari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kehidupan para sahabat terutama para ulama ushuli adalah kehidupan yang luar biasa dipenuhi dengan hikmah bahkan sebagian ulama menulis satu kitab untuk satu orang sahabat maka yang akan kita pelajari adalah hanyalah sepercik diantara kebaikan-kebaikan yang dimiliki para sahabat Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad "Alaikum bisunnati sunnati al-khulafai ar-rashidin al-ahliyin." Wajib Bagi kalian Yaitu kita semua untuk mengikuti Sunnahku yaitu petunjukku jika ada sunnah itu memiliki beberapa pengertian di dalam syariat. Di antaranya adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisunnati diwajib bagi kalian mengikuti petunjukku. Wa sunnatul ulafa'ir rusyidinal mahdiyy dan petunjuknya para khalifah ar-rusydin yang keempat yang mereka terpimpin lagi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktu <tunjuk> 'alaiha <dan berkata> Gigit oleh kalian petunjuk tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini kiasan bahwasanya kita wajib berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salihin dengan sanah. Sampai menggunakan kiasan aku عليه بالواجب gigit oleh kalian tentang tersebut dengan kalian hamnya demikianlah gigigira ham adalah gigi yang mampu cengkeram yang paling kuat jika dibandingkan dengan gigi biasa wa yakum muhtasat al dan rahati lah kalian dari perkara yang diadakan di dalam perkara lainnya maka yang akan kita pelajari pada malam hari ini insyaallah adalah khalifah yang ketiga yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling utama di kalangan para sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar R.A. Dan ini disemakati oleh seluruh ulama Tidak ada yang menjalisinya kecuali orang-orang yang keliru Kemudian mana yang lebih utama selain itu? Apakah Utsman atau Ali R.A Anu? Di kalangan ulama terdahulu itu terjadi perselisihan mana yang lebih utama, apakah Utsman atau Ani? Namun di zaman kita sekarang itu kita wajib meyakini bahwasannya yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar. Rosyadullahu adalah Utsman bin Affan. Rosyadullahu Animah kemudian Ani. Kenapa kita wajib meyakini hal-hal tersebut? Dikarenakan sudah terjadi kesepakatan Di antara muslim bahwasanya yang paling utama Sahabu Baka dan Huma, -huma Adalah Huthman bin Afan Sudah terus Kita mulai dengan Nama beliau Beliau adalah Huthman bin Afan Bin Abil As Utsman bin Affan bin Abil Hus bin Umayy bin Abdul Shams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kila bin Muladis Nasab beliau bertemu dengan Nasab Rasulullah Sallam di kakeknya atau di kakek-kakeknya yang bernama Abdul Manaf yang bernama Abdul Manaf. Beliau dijuluki dengan julukan Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa beliau diberi julukan dengan Zun Nurain? Dikarenakan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang menikahi kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain beliau. Dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh Utsman bin Affan. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada sejarah di kalangan para rasul terdahulu yang ya, seorang menikah dengan dua putri Rasul dua sekaligus. Kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi ya menikahi Bibrio. Dan tentu pernikahannya terjadi tidak sekaligus Jadi, ya. asma bin Aufal menikah dengan Qoyyah terlebih dahulu. Kemudian setelah wafat Qoyyah, kemudian baru setelah menikah dengan Ummi untuk Rabiul Qasal. Kemudian diantara antara beliau, beliau adalah salah satu di antara para sahabat yang sepuluh yang dijamin akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu ya, Watahu. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di suatu kebun bersama Abu Musa al-Wasri, maka datanglah seorang yang mengetuk pintu, pintu kebun. Maka dikatakanlah kepada Abu Musa Al Sulaimi danlah Abu Basir Abu Izinkanlah dia masuk dan gambarkanlah bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wataala. Maka masuklah yang pertama Alubakan Al Sidi. Kalau dia enggak anu. Kemudian tidak lama terdengar lagi suara ketukan dari pintu tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang sama. Biddalnahu wabashiru biddalnahu wabashiru biljan. Berikan dia izin untuk masuk dan kabarkanlah gembira kabar gembirakanlah kepada dia bahawa dia akan masuk ke dalam surga. Masuk padaku. Setelah masuk ke rumah kemudian terdengarlah suara sihir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Ibdenlahu wa basyirhu bil janna ma'a balwa tunsibuhu. Di sini ada tambahan. Untuk Utsman bin Affan ada tambahan. Ya. Izinkan dia masuk dan berikanlah kabar gembira kepadanya Bahawa dia akan masuk ke dalam surga ya. dengan musibah yang akan menimpanya. Subhanallah. Jadi ini merupakan pujiyah dari Rasul Rasul Rasulullah SAW, bahwasanya Utsman akan mendapat ujian di akhir hidupnya maka Utsman ketika itu mengatakan Wongo mengujiyah hanya Allah tempat menerima maka ini dalil yang jelas bahwasanya Utsman adalah Seorang yang meninggal dalam kondisi Husnul khotimah, tidak seperti sebagian persangkaan yang dilontarkan sebagian manusia, yang lontaran atau kudusan itu banyak. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas kudusan tersebut dan kita akan kupis akan kudusan, kudusan tersebut yang semata kepada Utsman bin Affan. Allah Subhanahu wa taala. Di antara kedusan mereka Bahwasannya Utsman bin Affan itu orang yang suka memakan harta orang senia. Ini dalil yang jelas bahwasanya Utsman bin Affan itu akan meninggal sebagai penghuni surga. Bahkan ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan akan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas gunung bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kemudian gunung Uhud tersebut bergetar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan usbud wa khud. Tenanglah wahai kaumku. Fa'inna ma'alayka nabiun wasidin wasahidan Sesungguhnya di atas engkau sedang berada seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang sahid. Dua orang syahid dua orang yang akan mati di jalan Engkau, Subhanahu. Siapa dua orang tersebut? Omar dan Muhammad. Ta'ala kedua orang tersebut meninggal dalam kondisi terbunuh terlebih ini. Oleh orang lain Demikian juga Hadis Nabi SAW ya. Nabi SAW Mengatakan Bahawasanya Usman Adalah orang yang akan Selamat dari ujian-ujian Sepeninggal Rasulullah SAW Nabi SAW mengabarkan Bahwasanya selepas beliau wafat akan terjadi ujian-ujian yang menimpa kaum muslimin fitnah-fitnah. Maka Nabi saw. <tuh> ya, ketika mengatakan seperti itu lewat seseorang yang sedang menutup wajahnya tertutup wajahnya bisa jadi karena dingin. Dikarenakan cuaca Madinah itu luar biasa dingin kalau sedang musim dingin. Maka ketika ada suatu menjelaskan bahwasanya akan terjadi fitnah yang luar biasa sepeninggalku lewatlah seorang yang menunjuk pada Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Hada yaumalihin 'alal dunya." Adapun orang ini ketika itu akan berada di atas fitnah. Ini menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu akan terselamatkan dari fitnah dan akan mati dalam kondisi husnul khotimah. Tidak seperti persangkaan sebagian kelompok yang lima. Bahwa bahwasanya Utsman meninggal dalam kondisi husnul khotimah yang mendulimi rakyatnya nebulisme dan yang lainnya. -lain. Beliau lahir. 6 tahun setelah tahun gajah. Berarti beliau lebih muda berapa tahun? 6 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki rupa yang tampan. Lembut. Janggut beliau lebat berperawakan sedang tidak terlalu besar tidak terlalu kurus tidak terlalu tinggi tetap rendah sedang, mempunyai tulang persendian yang besar tulang selimutnya besar berbahu bijak rambutnya lebar bentuk mulutnya bagus ini diantara penyifatan ulama tentang filsuf makkido ya diantara sudah kita coba untuk pengetahuan yang sekarang oleh Ibnu Saud, seorang ahli sejarah Beliau memiliki sifat-sifat Baik yang sangat banyak Sifat-sifat baik itu terkumpul pada Diri beliau Namun yang paling utama dari sifat-sifat baik tersebut Ada tiga Yang paling menonjol Dari sifat-sifat baik tersebut ada tiga yang pertama adalah kelembutan beliau, beliau adalah orang yang lembut. Kemudian yang kedua adalah rasa malu beliau, beliau adalah orang yang sangat malu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya wa asdaku humhayyan usman, orang yang paling jujur rasa malunya adalah usman. Malu. Dan rasa malu yang jujur Adalah rasa malu Yang mendorong kita untuk melakukan Ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT Yang menghindarkan kita dari Berbuat maksiat Oleh ya. Ketika Seseorang meninggalkan kemaksiatan Dikarenakan Takut diadar Itu masih di bawah Seseorang yang meninggalkan kemaksiatan Dikarenakan malu karena Allah SWT Maka ini kedudukannya lebih tinggi. Orang yang meninggalkan kemahsyatah. Sebabkan malukan Allah. Itu lebih tinggi daripada orang yang meninggalkan kemaksiatan disebabkan takut akan azam Allah SWT. Karena kalau sudah malu. Itu tidak memandang lagi berapa besar dosa yang tidak. Namun yang menjadi pikirannya kepada siapa saya bermaksian kepada siapa saya bermaksiat dia tidak memandang, memandang lagi ini dosa kecil dosa besar ini dosanya mungkin tidak ada ancaman khusus oh berarti dosa kecil agak longgar di kalau ini dosa ada ancaman khusus ada agabnya ada lalatnya dari bukan golongan kami dan sesepuh oh, berarti ini dosa besar Berarti saya harus menjawab tidak orang yang sudah malu kepada Allah itu akan meninggalkan semua dosa Karena dia tahu kepada siapa dia bermaksiat, bukan melihat usaha dan besar kecilnya besar, besar. Bisa disahami, bang? Kan? Dan sifat malu itu merupakan bagian daripada keimanan. Sifat malu merupakan bagian daripada keimanan. Rasulullah Nusul-san bersabda dalam hadis yang dikufrkan muslim dan yang lainnya. Al-imanu bi thun wa sab'una syu'bah. Iman itu terbagi menjadi 73 cabar okay. Afdaluha qaul la ilaha illallah. Yang paling tinggi, yang paling afdhal di antara keimanan tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaaha imatatul adzaa' 'al-thariq. Dan yang paling anda adalah menghindarkan gangguan dari jalanan menghindarkan gangguan dari jalanan, kalau polisi tidur kita hindarkan atau gimana? ya <gay> ya, jadi kalau yang mau bikin polisi tidur, jangan terlalu tinggi jangan terlalu tinggi karena itu menyulitkan orang juga, kalau terlalu tinggi kalau memang di situ sekitar sekolah maka buatlah alat-alat biasa wal hayal syurga badun kalau suhu atau selang dan rasa malu itu bagian daripada keimanan. Rasa malu bagian daripada. Maka sifat malunya Usman merupakan sifat yang terkunci, bukan sifat yang terjang. Dan harus dibedakan antara al-fayah dan fajr. Malu dan minder. Kalau bahasa kita mungkin mindernya. Jadi dia tidak mau berbuat apa-apa karena dia tidak mau tampil, ya. tidak mau terlihat manusia, sehingga tidak berbuat apa. mau menolong orang tidak mau, kenapa? tidak mau terlihat manusia. ada orang yang hampir tenggelam, tidak mau menolong, kenapa? takut dia ini bukan pada tempatnya, hajar, ya. ya. makhluk itu harus pada tempatnya. Malu untuk berbuat maksiat Malu untuk melakukan hal-hal yang menurunkan bawaan kita Dan seterusnya Namun malu untuk berinteraksi dengan manusia ya Yang sifatnya wajib atau sunnah Maka ini bukan malu yang terjadi Kemudian Di antara sifat beliau yang menonjol juga di samping yang tadikan adalah ke dermawanan beliau. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau mengumpulkan pasukan Dzul Asra. Pasukan ya yang dalam kondisi kesulitan kekurangan harta. Maka datanglah Utsman radhiyallahu ta'ala anku membawa Seribu dinar. Berapa? Seribu. seribu dinar. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Nisab. Nisab harta. Yang beliau bawa Seribu dinar. Berarti berapa itu? Ya? Kalikan saja ya dua puluh kali delapan puluh ya besar ya besar kan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil beliau ambil harta tersebut ya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan tapi Rasulullah Sallam bersabda mau dorong Utsman mengambil harta itu tidak akan membahayakan kepada Utsman apa apa setelah yang dia lakukan pada hari ini jadi ini termasuk keterangan lebihan kepada Utsman Robiillahumma Alim amalannya ini Insyaallah akan menghapuskan dosa dosa beliau mau dar Robiillahumma Alim tidak akan membahayakan kepada Utsman sesuatu apapun setelah beliau beramal dengan amalan di hari ini Hah? ini merupakan kabar lebihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Kenapa seperti ini? Dikarenakan beliau berinfak di waktu-waktu yang sangat dibutuhkan kaum muslimin untuk berdoa. Sebagaimana Rasul Nusasal mengatakan, La taksubu ashabi, jangan kalian celah para sahabat. La uanfaqo aha dukumir, la uaudin dahabah ma ba lomudah aha dinimualanasiifa, jangan kalian celah para sahabat demi Allah. Kalau diantara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung uput, hal itu tidak akan menyiaiini apa yang diinfakkan oleh para sahabat, ya berupa makanan atau lainnya. Satu mut, satu mutus seperti ini, dua kapal tangan dikumpulkan kumulna, wala nasifa atau setengah. Bayangkan, kita berinfak dengan sebesar gunung emas. Itu tidak akan menyaingi infaknya para sahabat walaupun hanya itu kelapa tangan Dan yang diinfakkan berbeda Yang diinfakkan kita emas, yang diinfakkan mereka emas Namun tidak akan menyaingi pahalanya para sahabat Kenapa? Karena mereka berinfak di waktu yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan Islam Kalau mereka tidak berinfak ketika itu, Islam bisa punah ini yang menjadikan pahala mereka luar biasa besar Maka berbeda orang yang menjadi perintis kebaikan di suatu tempat Dengan orang yang datang belakangan. Beda orang yang bangun masjid di awal mula Dengan orang yang nanti hanya membesarkan, membiarkan Beda pahala, walaupun keduanya akan mendapatkan keberikan Walaupun keduanya akan mendapatkan kebaikan Kemudian di antara kebaikan beliau ketika kaum muslimin baru bermigrasi ke Madinah maka kaum muslimin mendapatkan kesulitan dalam masalah air mereka kekurangan air di sana ada sumur namun dimiliki orang-orang Yahudi yang dia jual air tersebut dengan harga yang luar biasa mahal Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat, barang siapa yang memiliki harta, maka silakan beli, ya sumur tersebut, dan dia akan memiliki pahala yang luar biasa dan falahul jannah baginya surga. Maka datanglah Ustman, Rosululloh Shallallahu dan membeli, ya sumur tersebut. Namun orang Yahudi tersebut tidak mau menjualnya secara penuh. Dia hanya mau menjual sumur tersebut setengahnya saja. Hanya setengahnya. Jadi misalkan kalau sudah dibeli hari ini akan diambil oleh komus ini besoknya oleh orang yang pemilik tersebut setengah kepemilikannya. Maka setelah dibeli oleh Utsman, beliau umumkan kepada masyarakat, terutama komus ini. Bagi yang ingin mengambil air bagianku adalah besok maka mereka berbondong-bondong mengambil air nah orang Yahudi ini kewalahan kenapa karena di harinya dia itu tidak ada orang yang mau membeli airnya kecuali hanya sedikit karena kebanyakan mereka sudah mengambil secara gratis di hari Utsman radhiallahуу Maka akhirnya dia pun berkata kepada Ustman Wahidzma, ya sekarang tidak ada lagi orang yang membeli sumur. Maka belilah oleh kau seluruh sumur ini. Maka dibayar lagi setengahnya untuk dia ya, memiliki secara penuh akan sumur tersebut. Nah, sumur tersebut selepas wafatnya Ustman itu, ya. Bermanfaat untuk tanah-tanah di sekitar Sehingga banyak tumbuh pohon-pohon kurma Dan hasil dari pohon kurma tersebut Itu dipergunakan untuk memperluas tanah Atau kebutuhan kaum muslimin Memenuhi kebutuhan janda-janda anak yatim Orang-orang yang terlantar dan seterusnya Dan harta usuman tersebut yang dimulai dari tanah itu Terus berkembang dari tahun ke tahun sampai tahun yang ada di masa sekarang. Bahkan beberapa hotel yang ada di kota Madinah itu merupakan hasil dari suruh Usman tersebut. Dan masih ada rekening atas nama Usman Raudjah Wabudalah Anbuh yang dimasukkan ketika ada hasil kurma yang berada di sekitar pohon kurma. Subhanallah. Ini merupakan apa? Harta yang Harta yang abadi terus mengalir Kebaikannya terus mengalir Maka ini menunjukkan kepada kita akan keagungan Sodapoh jariah Menunjukkan kepada kita akan keagungan apa? Sodapoh jariah Jangan ragu-ragu Kalau ada seruan untuk Sodapoh jariah, jangan abadaku Walaupun kita hanya memberi 50 ribu Yang menjadi patokan bukan besar kecilnya Bukan Namun yang menjadi patokan adalah niat kita Dan bagaimana kita memberikan sedekah tersebut Bisa jadi orang berinfak hanya 50 ribu Namun ketika hartanya hanya punya 100 ribu Berarti dia memintakan setengah hartanya Maka kalau ada panggilan perluasan mesin pembangunan sekolah sudah kalau bisa, kita tidak usah ragu -ragu, walaupun hanya sedikit dari harta kita kemudian diantara kutaman beliau adalah luasnya Daerah yang berhasil Beliau bebaskan Pada masa olifat beliau Luar biasa luas Luar biasa luas Sampai ke daerah Azerbaijan sana Arah Rusia Afrika juga terbebaskan Afrika utara Yang sebelumnya sudah diperjuangkan oleh Utsman, namun dilanjutkan oleh uh, Di awalnya oleh Umar, kemudian dilanjut oleh Kismar R.D. demikian juga daerah Persia sehingga Persia jatuh pada pemerintahan Kismar R.D. kekerajaan yang luar biasa besar raja Persia sebelumnya sudah diusahakan oleh Umar namun berhasil ditakutkan pada pemerintahan Kismar R.D. Demikian juga di antara khutaman beliau adalah perluasan Masjid Nabawi. Perluasan Masjid Nabawi. Di antara empat khalifah. Perluasan Masjid Nabawi yang paling besar adalah di masa Sa radhiyallahu taala. Oleh karenanya masa Utsman ini dikatakan sebagai masa keemasan. Dikatakan sebagai apa? Masa kelas Kemudian di masa beliau juga Dibentuk Angkatan Laut Di masa beliau dibentuk Angkatan nah, laut Yang sebelumnya tidak pernah Ada angkatan laut itu pada masa Nabi Allah taala an. Bahkan ya pada masa Abdullah bin Saad bin Adi sarf Saudara beliau yang beliau itu sebagai uh, gubernur itu pernah ya kepemimpinan beliau itu diserang oleh 500 kapal besar dari Pasukan El Mujiz, Pasukan Fobawi, dan Pasukan Abdullah bin Saad. bin Abi Sarrah itu hanya memiliki beberapa prajurit. Namun atas izin Allah SWT, ya Allah menangkan pasukan kaum Muslimin dan mendapatkan hak-hak yang luar biasa bagi Oleh karenanya di masa khususkan Al-Diyahwanku itu masyarakat yang luar biasa makmur. Ini diantara kota mana? Masyarakat di masa Umat Nabi Muhammadulloh luar biasa makmur. Bahkan dikatakan hampir setiap hari. Siapa yang belum mengambil bagian susu kalian? Ya. Ada pembagian air susu. Siapa yang belum mengambil madu diantara kalian? Siapa yang belum mengambil gandum diantara kalian? Diucapkan seperti itu setiap hari oleh utusan Muhammad Nabi Ini menunjukkan bahwasanya. Pada masa pemerintahan Utsman itu masyarakatnya luar biasa makmur. Namun nanti ada keburukannya. Di balik itu ada keburukan yang so, kalau ada bangsa kita akan jelas. Hmm. Kemudian di antara kutaman beliau Adalah beliau orang yang mengumpulkan mushaf atau mengumpulkan manusia dengan satu mushaf, yaitu mushaf istimewa. Sebelum di masa beliau, tepatnya pada masa abu Bakar as-Siddiq, awal mula mushaf dimulukan, itu manusia masih berbeda-beda di dalam membaca Al-Quran menurut bahasa daerah mereka sama-sama bahasa arab. dan ini masih dibolehkan ya, masih dibolehkan karena kan al-qur'an itu dibaca dengan tujuh huruf maksudnya 7 bahasa arab 7 bahasa arab masing-masing masing-masing sama berbahasa arab namun pada masa usman rohiman ibu beliau khawatir ya, manusia akan berpecah belah di dalam membaca al-qur'an maka beliau kumpulkan mushaf-mushaf yang ada kemudian beliau bahwa dan beliau kumpulkan manusia di atas satu mushaf yaitu mushaf induk yang sebelumnya sudah ada di tangan Abu Bakar, kemudian di tangan Umar, kemudian di tangan Fatimah, kemudian di tangan beliau. Dari mushaf induk inilah ya dicopy atau ditulis sekitar lima mushaf yang dikirim ke berbagai daerah ke Kufar sekarang mirah, kemudian ke Thosor sekarang mirah juga, kemudian temukan, kemudian ke Madinah, kemudian ke Syam yang sekarang Palestina atau Suriah. Kelima limanya hilang dari permukaan bumi, tinggal satu yang berada di kota Madinah. Ya, tinggal satu yang berada di kota Madinah. Namun ya yang hilang adalah kushaf asli yang berada di zaman muslimah. Namun manusia sudah berhasil untuk mengcopynya sudah menerus, sehingga sekarang kita lihat ya, tidak ada seorang muslim pun melainkan dia ya, membaca mushaf rosemus mani, ya, ini merupakan jasa yang luar biasa yang sudah ya. sampai sekarang dan ini, ini merupakan kemudahan bagi kaum muslim, kemudahan bagi kaum muslim. beliau ya itu adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Aisyah datang Abu Bakar seding maka Rasulullah Shallallahu Ketika itu sedang apa namanya berbaring ya bahasa kita nya mungkin nyerandi atau nyerandil nyender gitu ya santai lah Maka datanglah Abu Bakar Siddiq dan kondisi Betis Prio terbuka. Maka beliau tidak berubah posisinya. Seperti itu Abu Bakar Siddiq masuk berbincang-bincang hajatnya selesai pulang. Kemudian masuk lagi Umar Raziul Alam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kondisi yang sama. Namun ketika Umar Raziul Alam mengetuk pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berubah posisi duduknya dan menutup bibisnya yang tersinggah. Maka hal ini dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah heran, dari Rasulullah kenapa pernah melakukan ini? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah astaghfir min rojulim. Astaghfirin, min ini kan? Tidaklah aku malu dari seorang yang para malaikat saja malu kepada Allah. Para malaikat malu kepada Utsman maka kata Rasulullah SAW, tidaklah saya malu dari orang yang para malaikat saja malu kepada Rasul. Bahkan dalam riwayat lain dimaksudkan apa yang dimaksudkan dengan ya kondisi atau perilaku Rasulullah SAW tersebut. Rasulullah SAW mengatakan Inna Utsmana dalam riwayat Muslim Inna Utsmana Rujul Hayim. Sesungguhnya Ustman adalah orang yang pemalu. Wa inna ma khosidu in adin talahu alanya til kalhal alanya belum kila ya Saya khawatir kalau saya izinkan dia masuk dalam kondisi saya seperti ketika masuk Abu Bakar dan Umar, sendiran dan sebegitu, dia tidak jadi menyampaikan keperluannya. Khawatir, karena Ustman sifatnya orangnya apa? Pemalu. Ketika melihat Rasulullah sedang santai seperti itu ah, ini kayaknya lagi santai. Ya? Kayaknya enggak cocok kalau saya sampaikan sesuatu yang serius. Itu yang beliau khawatirkan. Yang Rasulullah sanhati khawatirkan khawatir Utsman tidak jadi menyampaikan hadusnya beliau. Ini merupakan luar biasa fikih dari Rasulullah sallallahu Tahu bagaimana kepunya. Tahu bagaimana tipe orang-orang yang beliau dakwah. Orang seperti ini, ini orangnya ok gini. Cara mendawatinya seperti ini. Orang seperti ini, oh ini harus santai. Orang seperti ini harus serius. serius. Ini menunjukkan akan luar biasa pemahaman Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kemudian Ustman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seseorang yang sudah tadi saya singgung di awal, seorang yang disebarkan oleh beberapa orang munafik desas-desus tentang beliau difitnah sehingga di akhir hidup beliau beliau meninggal dalam kondisi terbunuh. Ya ketika orang-orang memberontak, jumlahnya kurang lebih 6.000 orang memberontak pada Usman Tholiboman. Beliau terbunuh ya pada tahun 35 hijriah di bulan Ramadan Ketika itu beliau sedang membaca Al-Qur'an. Ada sebagian orang-orang yang celaka naik menaiki rumah beliau kemudian memunggah di parapin. Orang yang paling memiliki andil untuk menyebarkan gesas jesus tentang Uthman r.a adalah seorang yang bernama Abdullah bin Sabah Siapa? Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah adalah seorang yang beragama Yahudi namun masuk ke dalam agama Islam untuk merusak agama Islam Itu Abdullah bin Sabah Abdu bin Saba itu di akhir-akhir masa kekhilafan Abdil menyebarkan pesas desus ke masyarakat Badui ke daerah-daerah pelosok -daerah yang jauh dari Madinah. Beliau kabarkan bahwa saja Utsman bin Abdul Rahman itu orang yang suka memukul ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka mendolimi para sahabat Rasulullah, Rasulullah SAW, orang yang lebih mengedepankan keluarganya di dalam hal kepemimpinan, orang yang nepotisme dan berbagai macam tindakan lainnya. Bahkan tidak hanya cukup di situ, mereka membuat surat-surat palsu mengatasnamakan Aisyah, Radia, Nanda, Tolha, Zubair dan yang lainnya, bahwasanya ya mereka didolimi oleh. Man rodiyulul Anha. Maka hal ini sampai terdengar oleh masuk seorang tani. Ya. Kemudian Aisyah rodiyulul Anha mengatakan, sungguhnya, ya. Kalian, ya, maksudnya penduduk yang terfitnah ketika itu. Telah membunuh Usman dalam kondisi Usman berpakaian yang bersih, luar biasa bersih Maka berkata masyarakat Sesungguhnya manusia Mereka sudah merasa bahwasanya saja Engkau wahai bunda Telah memerintahkan masyarakat Untuk memberontak kepada usma Ini tidak hanya difitnah Bahkan membawa nama ibunda ibu kita Aisyah s.a.w al Bunda alamak maka ya di antara sebab kenapa mereka memberontak itu yang pertama yang paling dominan adalah perbuatan Abdullah bin yang mengumpulkan ya, beberapa kaum dari Kufa dari Basra, ya, bahkan terkumpul 2000 orang di Kufa 2000 orang di Basra dan 2000 orang di Mesir. Yang 6000 orang akhir itu akhirnya berkumpul di depan Rumah Usmanuddinno'an dan akhirnya mereka membunuh Usman radziallahu taala. Ini sebagian pertama. Kenapa mereka memprotes? Sebab yang kedua, yaitu kenikmatan hidup yang dirasakan oleh penduduk Usman. kadang orang kalau diberikan nikmat itu tidak bersyukur. Ketika diberikan nikmat tidak bersyukur, minta lebih, lebih dan lebih. Dan menuduh pemimpin dengan yang tidak tidak sesuai. Ini diantara sebagian sehingga sebagian masyarakat itu mudah terprovokasi, mudah terprovokasi karena ya dikatakan bahwasanya kemudian ya, ya, bagaimana kekayaan harta negara kita sementara kita hanya mendapatkan seperti Ini fitnah. Kemudian sebab yang ketiga adalah lembutnya Ustaz Robion sehingga mereka berani memberontak pada Utsman banyak kejadian ya, yang berkata sebagian para sahabat kalaulah hal ini terjadi di masa Umar kalian tidak akan ada yang berani berbicara namun di masa Utsman itu banyak terjadi perdebatan antara masyarakat dengan pemimpin kenapa karena Utsman sifatnya lembut bukan berarti Utsman tidak berani tidak Namun beliau itu lebih mengedepankan menjaga darah kaum muslimin, menjaga darah penduduknya daripada harus ya menumpahkan fitnah atau menumpahkan darah. Kemudian sebab yang keempat yaitu hasadnya sebagian manusia terhadap suku Quraisy. Karena kita ketahui bahwasanya khalifah itu akan muncul dari suku Quraisy maka sebagian mereka hasad terhadap Quraisy melihat kondisi tersebut mereka berusaha untuk menggulikan nama Allah taala anha adapun di antara perkataan yang dijadikan ajang untuk mencela Islam dan agama ada banyak mungkin kita akan sebutkan tiga saja kemudian nanti kita yang pertama fitnah yang disembarkan kepada Utsman oleh manusia adalah bahwasanya Utsman orang yang ingin membakar musaf. Kita katakan bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu membakar musaf itu atas kesepakatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan tidaklah beliau melakukan hal tersebut melainkan atas pengawasan kita, atas persetujuan kita, dan atas musyawarah kita, di atas kesepakatan. Ini Ali al-Diawanghunu yang berkata, ya, yang mana mereka yang menuduh Utsman dengan tuduhan yang tidak-tidak adalah orang-orang yang sangat bulu berlebihan kepada Ali al-Diawanghunu. Ini Ali al-Diawanghunu yang mengatakan bahwasanya yang memerintahkan atau meminta untuk dibahkan sesuatu bukan beliau tapi kami sebagai kaum muslimin. Kemudian yang kedua tentang fitnah bahwasanya Utsman orangnya nepotisme, lebih mengedepankan saudara di dalam kepemimpinan. Kita katakan tidak. Utsman radhiyallahu anhu menjadikan saudaranya sebagai gubernur itu hanya lima orang. Berapa? lima orang, sementara 15 gubernur lain itu bukan dari saudara. dan ini biasa. dan itu pun tidak langsung sekaligus lima tidak. Ya sebelumnya ada seorang yang menjabat kemudian di dirasa kurang pas atau melakukan kesalahan yang fatal diganti. tidak langsung diberikan jabatan lima orang saudara tidak. kemudian di masa alir roda perubahan pun yang mereka menggugurkan hamil itu banyak saudara-saudara yang mendapatkan jabatan. Dan ini bukan alih. Sesungguhnya di dalam Islam tidak ada istilah nepotisme kalau memang orangnya kompeten. Di dalam Islam ya, tidak mengenal istilah nepotisme kalau memang orangnya paling kompeten diandai. Ya. Di, tes, di tes, kalau memang ini yang paling kompeten sudah terakhir Makanya ini bukan celahan, ini bukan celahan. Kemudian diantara alasan mereka untuk mencela kesempatan bahwasannya menurut-menurut kesalahan itu adalah ya, seorang yang tidak mau ikut perang badan, tidak mau ikut perang badan. Kita katakan sesungguhnya Ustman Wajjalul Anhu tidak mengikuti perang bandar itu atas perintah khalifah saw. Beliau ingin, ya, bahwasanya Ustman menjaga anaknya, oh ya yang Itu kenapa beliau tidak mengikuti perang bandar? Kemudian di kedua-dua yang ditunjukkan kepada beliau bahwasanya beliau adalah orang yang tidak mau ikut bayar ribuan. Kita katakan bahwasanya Ustman Wajjalul Anhu adalah tidak ada empat ketika beliau ini diwajibkan kenapa karena beliau memang orang yang diutus oleh ya Rasulullah SAW untuk mendatangi orang-orang kufar di Makassar ya? untuk menjelaskan apa maksudnya pendatang Rasulullah SAW di tahun itu bukan untuk pernah berangkat untuk melakukan ibadah umroh maka sungguh aneh kok bisa dituduhkan eh. bahwa saya bersama tidak mau dilakukan bahkan dengan kumituan adalah disebabkan karena terdengar yang bisa disuskan oleh usma ini dikatakan kurangnya mereka memperjari sejarah dan banyak lain tuduhan tuduhan yang dituduhkan kepada usma dan berpamu yang semuanya telah dibantah oleh para orang-orang kita tidak ada tuduhan tuduhan tersebut oleh yang kita wajib yang ini, bahwa usma dan berpamu ini juga adalah kondisi kosmah pues, dan penyiniannya dalam bidang-bidang tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan untukembangkan bagi kita dan bisa diamalkan. Kurang bin saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh.